マギい、ね、ーいジミ Pak Herm, selamat pagi Pak Herman Pagi i Ya Ya arti harus diterapin Karena memang kan sekarang m a c e t melulu jalan Jadi kalau bisa sih satu kendaraan Jangan 6 ribu hampir 21 ribu Kemurahan 50 ribu sampai 100 ribu Tuh, Yang naik mobil kan orang berada Daripada m a t e t Makasih Baik, makasih Pak Herman Pak Andi, selamat pagi Pagi Saya kurang setuju dengan pendapat Bapak yang baru s a n 50 ribu Saya rasa bukan diikusi solusinya ya Apabila infrastruktur Transportasi masalnya udah normal Nyaman, aman Saya rasa dengan sendirinya Pengguna mobil pribadi pasti akan berbeda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 Uh, kalau betul-betul itu untuk uh, uh, Subsidi ke, Kemacetan k e Ya boleh juga Tapi kalau untuk、uh, Enggak menentu uangnya Enggak t a h kemar Buat apa gitu ya Rpd berlakukan Begitu aja. Terima. Baik e g i t u j a terima kasih Pak Koko Pak Anto Selamat pagi、uh, Saya yakin itu Enggak bakal bisa efektif ya Bu ya、uh, Saya yakin d eh Enggak bakal bisa efektif Itu aja Makasih Makasih Pak Anto Pak Henry Selamat pagi Selamat pagi.、Uh, menurut saya, nggak efektif juga ya, karena mobil-mobil pribadi, kalau yang untuk penggunaan pribadi, masih bisa dari jalur-jalur no 30-an, tapi kalau kebanyakan mobil operasional pada jam-jam、uh, pagi sampai sore itu, itu kan、uh, nggak masalah ya, mau r 100.000, 200.000, 300.000, t o k a n t o r yang bayar, saya i seperti itu,、sih. jadi nggak efektif juga. Gitu aja, terima kasih Terima kasih Pak Henry, Pak Witoyo, selamat pagi ya, Selamat pagi juga n i Bu Nena Saya、eh, donai y Bapak s i l a k a n Pak Witoyo a pak d n a ya y Jadi komentar saya sih Yang namanya p e n g u t a n p e n g u t a n ya Kebijakan-kebijakan baru Yang menyangkut masalah tarif yang apa, Kenaikan tarif itu ditunda dulu lah Kita intropreksi dulu Para pejabat ini Penda DKI ini ya Dicari alternatif lain ya Kenapa、uh, setiap kebijakan itu harus menyangkut s e l a l u dengan tarif-tarif yang baru, pungutan-pungutan yang baru? Yang saya usulkan ini, ya, yang sampai sekarang nggak habis kepikir itu masalah paswai, itu kan kurang nyaman itu, yang rawan, ke rawan kecelakaan, rawan kriminal, ya. Kenapa tidak dibikin supaya lebih memadai fasilitasnya,、uh, ramadain ditambah? Yang penting ya angkutan-angkutan umum. Baik m i k r o l e d y atau a bus-bus itu harus ditiadakan i Tetapi u t mereka juga jangan secara setihak ya, dirugikan Ya istilahnya dari Pemda ini kan uangnya kan banyak nih dari pajak-pajak Ya jangan dikorupsi lah Uang itu dipakai ya untuk ganti rugi Nah bicara ganti r ini kita dirembuk di, di itu sama para pengusaha-pengusaha ini Bagaimana ya kalian supaya dialihkan aja usahanya Saya ganti rugi berapa, berapa puluh kali lipat Ya, jadi busnya itu sudah d i t i a d a k a n jadi nyaman gitu loh. Jadi yang beroperasi khusus busway, tapi busnya w ditambah, tidak perlu ada jalur-jalur khusus busway. Itu tambah, jalan tambah sempit gitu. Kalau yang penting, kalau malah bagus ya, jalur khusus untuk motor, gantinya. Terima kasih. Baik, terima kasih. Penonton terakhir, Pak Hadi, selamat pagi. m a k a s atas ucapan t a m b a yang tadi ya, Pak Dusam. Saya mau ngapain aja ya? キタカルカンバルカンバルカンバルカンバル i ンバルカンバル a ン a ル a ンバルカンバルカ a バルカンバルカンバルカンバルカンバルカンバル i ンバルカ e バ i カ itu カンバルカン i ル i ンバルカン k i カンバルカン i ルカンバルカンバル a ンバルカンバルカンバルカンバルカンバルカンバルカンバルカンバルカンバルカンバルカンバルカンバルカ a バルカンバルカンバルカ i バ p カンバル u ン a ルカンバルカンバルカンバルカ a バルカンバルカンバルカンバルカ t バルカンバルカンバル a ンバルカンバルカン t ル r a バルカンバルカ i n a angkutan itu。 バラバラバラバラバラバラバラバラバラバラバラバラバラバラバラバラバラバラバラバラバラバラバラバラバラバラバラバ p o l バラ i ラバラバラバラバラバラバラバラバラバラバラバラバラバラバラバラバラバラバラバラバラバラバラバラバラバラバラバラバラバラバラバラバラバラバラ Ya ada beberapa poin Pertama Jakarta itu bukan Bukan butuh hal seperti itu Jakarta itu butuh jalan Butuh peruatan jalan baru Karena mobil itu Satu bulan udah satu juta unit Di Jakarta Tersambah Artinya Orang Di pasar bayar Dia akan bayar Dia akan lewati jalan itu Dan setelah dilewati oleh Jutaan kendaraan Akan macet bukan solusi seperti s u k a untuk mengatasi m a c e t solusinya harus di jantol salah satunya yang kedua pasway diperbanyak lalu yang ketiga ya harus bikin bagaimana masyarakat itu mau menggunakan transportasi umum yang murah yang aman sekarang ini kan kayak mikrolet cobalah kita baca di koran tiap hari orang diperkosa マイトマカシーパーロベットパ E ディションスワマシたン saya, mungkin juga rakyat yang lain sedang berhadapan dengan pemerintah penguasa yang panik sehingga tidak bisa mencari solusi seperti disampaikan barusan sama penelpon pertama sebenarnya kita itu tidak perlu seperti itu tidak perlu bermacetria seandainya pemerintah bisa menyediakan sarana transportasi yang aman Walaupun relatif kurang nyaman Tapi saat ini sangat luar biasa Sebagai contoh Dulunya anak saya kuliah di Sudirman sampai sekarang Masih mau naik busway Cuma n karena dia berapa kali kecopetan di jalan Sudirman Hal Duku Atas Dan juga di hal Bebasway terlihat banyak copet dan lain-lain Akhirnya dia n y u s u r sendiri Nah pemerintah yang panik Kalau sudah tidak mampu Sebaiknya mundur dan berhenti Terima kasih selamat siang Selamat siang Pak Edi Sanbagus Silahkan komentar Anda Iya selamat siang Selamat、Saya、siang Selamat sekali tidak mendukung dan tidak setuju dengan、uh, Posisi e r p Karena itu tidak menyelesaikan masalah Yang jelas duitnya itu Kemana atau nanti itu paling dikorupsi juga. Kalau mau memang memperhatikan, mau mengurangi kemacetan itu busway itu kalau diperhatikan dengan 50 jadwalnya, kemudian armadanya itu cukup membantu sebetulnya. Terima kasih. Baik, t e r i m a k a s i h p a k a g u s k e m b a l i p a k e d i s i l a n g s e l a m a t s i a n g Silakan k s i a n Bapak. Silakan Bapak. s i l a s y a r a k a t h a r u s b i k i n b p a k s i l s i a c t i o n k i t a m e n b l n b a p s i n Bapak. s i a p a k s i a k a n i n t a h k i t a i n i d i l a k p a k a k n b a p o k a k a n a i l a k a n Silakan b a i l a k a s i l